sama sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa barata ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Bil'alamin innaka hamidun majid Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa adhi wa sallam Anna sharal umuri muhdasatuhah Kulla muhdasatin bid'a Kulla bid'atin zalala Ma'ashir muslimin Rahimakumullah Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama baca halawat Allahumma Salli ala nuril anwar Salli ala nuril anwar Sikri asrar Sikri al-asrar Tiryak al al yasa Sayyidina Muhammad al-Mukhtar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar Wa alih al-Athar Wa alih al-Athar Ashabi al-Akhiyar Adada ni'amillahi wa, al ya wa ifdalih ya ifdali. Kemudian di hadapan kita adalah dektat yang ke-10 Judulnya Kata-kata mutiara dari salah satu khutbah Nabi Muhammad al-Mu'alaikum warahmatullahi Saudara-saudara dalam majelis yang belum ini, saya tekankan topiknya pada kalimat syahadat. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun tidak keluar daripada acara tauhid? Kenapa dalam tempoh 13 tahun ini Rasulullah SAW Cuma Menyuruh Orang-orang Uresh Orang-orang kafir seluruhnya Mengucapkan Dengan penuh Pengertian dan pengakuan Akan isi Daripada Kedua kalimat Tawahid itu Jelas pula saya jelaskan saya terangkan bahawa itu maksudnya Lebih dulu membebaskan jiwa manusia Dari belenggu perbudakan Kepada setiap Suatu selain daripada Allah Dan berhasillah Nabi Muhammad SAW me Mengembalikan Fungsi manusia itu Kepada uh, Fungsinya yang sebenarnya sebab tadinya mereka enggan mengatakan kalimat La ilaha illallah sebab masalahnya bukan cuma mengatakan La ilaha illallah saja betulnya dengan segala konsekuensinya seumpama Nabi cuma minta dari mereka mengucapkan saja mereka tidak akan keberatan mengucapkannya Tapi perjuangan 13 tahun itu berlatar belakang pengucapan, pengakuan dan pengamalan segala konsekuensi daripada kalimat Tauhi so, tanpa begini manusia akan macet manusia tidak akan bisa bekerja tidak akan bisa bergerak akan menjadi masyarakat anarsis akan menjadi masyarakat kacau yang kuat akan menjadi jago Walhasil menjadi masyarakat rimba raya Dan ini tidak diinginkan oleh Allah Jadi Nabi berfungsi Dalam tugas ini mengembalikan manusia ini kepada Fungsinya Agar ia berkeserasian dengan alam raya Yang saya jelaskan pada majelis yang baru lalu itu jadi alam raya dan makhluknya dan makhluk Allah seluruhnya ini Semuanya pada sujud kepada Allah, pada taat Tidak ada yang secara paksa mereka taat Mereka taat dengan penuh kesukaan Sedang Nabi SAW adalah manusia yang ditugaskan mengembalikan Makhluk-makhluk yang nyelewek Dari fitrah sujud Dari fitrah penghambaan kepada Allah untuk kembali menjadi manusia yang sempurna. Masyarah Ma muslimin, tugas itu harus kita ambil over sekarang. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti ambil over di tengah-tengah masyarakat manusia sekarang mulai menyeleweng lagi. Itu sudah lumrah. Tiap sekian abad ada jahiliyah timbul itu sudah lumrah jadi kita lah yang harus mengambil over tugas Nabi Muhammad SAW di saat kita melihat penyelewengan atau keterpencilan manusia di bidang ibadah daripada seluruh makhluk Allah di jagat raya ini sudah seharusnya jadi alam yang berkeserasian dengan kita Apabila kita berpegangan dengan kalimat tauhid akan menggembirakan alam ini hidup bersama kita. Jadi alam ini juga merasakan bahwa makhluk-makhluk yang terpencil dalam kalangan dalam bidang taat dan ubudiyah mengganggu seluruh jagad raya ini. Menyebabkan alam tidak senang itu sebabnya dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan Bama bakat aleimus sama. Waktu Fir'aun ditumpas oleh Allah, waktu kaum Aad dan Zamud ditumpas oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan langit tidak ikut nangis, tidak ikut dukan cita. Artinya sudah senang ini makhluk yang mengganggu keserasian jalannya alam raya yang tunduk sepenuhnya. Taat sepenuhnya kepada Allah Bahkan sebagian dari aulia Allah Pernah terjadi Salah satu daripada aulia Melihat untanya ini Menjadi untan akal Artinya tidak taat Mau gigit Macam-macam tapi ini orang ya orang awliya itu biasanya mawas diri dilihat apa sebab ini unta menjadi musuh pada saya ini unta biasanya tidak demikian diselidiki-diselidiki akhirnya pada dua minggu sebelumnya itu disewakan kepada orang-orang yang memungut pacak secara walim Memuat gandum-gandumnya orang-orang yang dipaci diminta ipacek secara boleh dinaikkan di atas unta ini. Itu gol. Unta itu tidak senang dipakai untuk gol. Untuk kebaliman. Cerakannya ini di musuh. Baru dia istiapari. Baru dia keluarkan sodako, sodako. Akhirnya ini unta lunut kembali. Jadi sampai hewan itu berasa ya mungkin hal ini buat kita suatu yang aneh tapi buat awliya itu adalah satu yang lumrah mereka self koreksi jadi ini alam kalau tidak kalau kita tidak betul-betul taat kepada Allah, so kita ini dianggapnya topnya makhluk kalau kita nyeleweng kalau kita kembali kepada alam khurafat alam syirik maka ini dunia semuanya benci pada kita mungkin juga kambing yang kita potong untuk kita makan dia tidak senang seperti mana dia dipotong oleh orang yang tidak percaya kepada Allah dan seterusnya nah kalau kita lihat betul-betul sejarah kenapa itu danau sawah di Persia kering Waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Mengapa istana Kaisarnya Persia waktu itu retak-retak, ada yang balkon-balkonnya rontok. Persis di malam waktu Rasulullah SAW dilahirkan. Apa hubungannya? Dan banyak erhalvok yang terjadi. Itu suatu gambaran bahwa itu adalah solidaritas. Wah ini yang penuh syirik ini sudah mulai digambarkan oleh alam dengan perintah Allah bahwa ini sekarang sudah tiba masanya manusia yang akan menyelamatkan ini dunia daripada syirik sudah lahir danau sawah kering, sebab itu tempat dianggapnya seperti sungai kangga di India tempat suci tempat orang habis menyembah patung dan berhala mandi disitu Pakainya airnya sebagai alat Pembaptis dan sebagainya Itu dia mengeringkan itu Dan banyak bukti-bukti tentang hal itu Mengapa burung hud-hud Sebagaimana saya pernah ceritakan Lapor kepada Sulaiman Saya tahu Paduka mencari saya Tetapi saya ini akan membawa berita Tentang satu umat Yang, di, yang dirajai oleh Seorang perempuan mereka itu menyembah matahari. Wajatuhu <todb'> wa kaumahayasjuduna li shams mendunia. Lalu penutup dari laporan ini, hot-hot mengatakan Allah yasjudulillahiladzi yakrijal khaf afis samawat. Mengapa mereka tidak sembah kepada Allah yang mengeluarkan segala sesuatu yang men men men men men menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi? Ini pertanyaan yang dikemukakan oleh Hudud sebagai protes di hadapan Nabi Allah Sulaiman kepada umat yang menyembah matahari menunjukkan bahwa Hudud ini sudah tahu pasti siapa yang disembah oleh si Hudud sehingga waktu melihat ada umat yang menylewek menyembah matahari dia marah mengapa mereka tidak menyembah Allah kok menyembah sengini jadi ini alam raya ini sedap Baik yang bicara maupun yang tidak bicara. Maupun yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Itu sebabnya dalam ayat yang saya baca pada malam kemis yang lalu. Saya sebutkan bahawa Allah tidak mengecualikan. Dari makhluk-makhluknya yang ada ini. Semuanya tunduk, sujud dan taat kepada Allah. Kecuali manusia. Jadi sebagian manusia dikatakan betul mereka taat tapi sebagian yang besar wakathirun haqqa alaihimul adha banyak dari kalangan manusia ini yang pantas kuseksa jadi ini sudah saudara membuktikan bahwa seluruh dunia ini sudah tak mengapa itu gunung-gunung waktu Nabi Allah Dawud bertasbih subhanallah subhanallah itu gunung-gunung seluruhnya mengucapkan dengan suara yang didengar, subhanallah seperti kor ya jibalu awibi ma'af Allah yang memerintahkan. Eh hey, gunung, gunung-gunung perlihatkan, perdengarkan kepada si Dawud bahwa kalian juga tahu dan mengerti bertasbih karena ini nabi, biar dia mengerti sampai dimana ini makhluk-makhluk sekitarnya ini bertasbih dan bertahmin betul betul Nabi Dawud Nabi Allah dengar dan masyarakatnya pun dengar kalau itu pun dianggapnya gemak apa gemak ya echo suaranya Nabi Dawud juga pantas tetapi sampai gimana gemanya seorang bisa menyebabkan seluruh gunung-gunung ikut menyebut nama Allah bersama dia jadi ada kalanya Laitermak tafsiran bahawa seluruh yang ada ini ta'at ad, dan bertahmid, bertasbih. wa Wa'immin syai'in illa yusabbihu bihamdih. Artinya, tidak sesuatu pun yang kalian lihat maupun yang tidak. Melainkan dia bertasbih dan bertahmid. Mengagung dan mensucikan nama Allah. Namun kalian tidak mengerti tasbihnya. Jadi kosen ini, kosennya pintu ini juga bertasbih dan bertahmid. Tapi kita tidak mengerti, kita Kalau kita sudah sampai kepada tingkat Nabi Allah Daud mungkin kita dengar dengan takdir Allah. Tapi ada manusia-manusia yang belum yang tidak yang bukan nabi, tapi dia mendengar tasbihnya sesuatu. Daripada aulia yang kita kira mereka tidak akan bohong. Mereka mendengar tasbihnya sesuatu. Kalau Rasulullah SAW sudah, jangan ditanyakan lagi. Melihat itu, mendengar itu batu tersebelah di tangannya. Melihat itu rusak atau menjangan. Mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi mereka itu tahu. Dan sungguh tidak pantas kalau kita topnya makhluk ini kok nyalewe. Kok pasti pergi ke dukun-dukunan atau pergi keris-kerisan atau segala kurapat-kurapatan dan kebatinan-kebatinan dan macam-macam. Sungguh tidak pantas. Jangan sampai kita mundur ke situ. Sebab ini Allah SWT melihat, mendengar semua yang kita kerjakan. Juga Rasulnya Muhammad SAW. Masalah muslimin inilah yang saya petikkan daripada sebagian dari khutbah Nabi SAW. Ini akan bersambung lagi dengan kalimat-kalimat singkat seperti ini dan beginilah kadang-kadang Rasulullah SAW mengucapkan khutbahnya Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang saya sering tiap kali saya membuka khutbah ini Rasulullah SAW juga demikian ala inna asdaqal hadisi kitabullah artinya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah ini yani tidak ada suatu ucapan Tidak ada suatu Kata-kata yang lebih tepat Lebih benar Daripada Al-Quran Dan ini sudah dibuktikan Secara ilmiah Maupun secara sejarahnya Maupun secara cara apa saja Sudah terbukti Bahawa Al-Quran itu tidak sampai tersentuh Oleh keraguan Apalagi kebatilan Laraih <tuh> Zalik al-kitab La-ray Eh, kitab itu Tidak ada syak Yang masuk Menyisip ke situ Kalau ada golongan tertentu Sekarang mengutakat mengatakan pada Babel Alkitab itu sebetulnya Bukan pada tempatnya Itu sebenarnya satu Yang dilakukan oleh orang Secara tidak betul Sebab yang bernama Kitab itu adalah Al-Quran bukan kitab-kitab yang lain. Kalau kitabnya orang Nasoro sudah jelas namanya Bible atau Injil. Injil itu berita gembira dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak ada yang menamakan Alkitab. Ya betul itu disebutnya dalam arti kata luwawi, arti kata bahasaawi ya bisa dikatakan buku, kitab. Tapi kalau itu dimaksud dengan Alkitab yang dibilang ذَلِكَ الْكِتَابُ الْلَا itu hanya Al-Quran أَصْدَقَ الْحَدِيث dan sudah membuktikan diri selama 1.300 1.400 tahun dahulu. dan sampai sekarang pun dia menentang umat manusia untuk mengoreksi dia ini Quran ini kalau kita bisa dengar suaranya, pasti kita akan mendengar, hei umat manusia jangan pura-pura tidak tahu tentang aku aku adalah suara Allah di tengah-tengahmu koreksilah aku kalau kamu sudah yakin bahwa aku ini adalah benar ikutilah aku sebelum kamu mundur, mundur, mundur sampai ke jurang nista seakan-akan begitu kurang lebih suara Al-Quran walakinna aksharan nasila ya'alamu tapi <tuh> kebanyakan manusia tidak memahami suara inna uthaqal urah kalimatul taqwa Ura itu pegangan seperti kalau pintu kita akan slot itu ada dua gelangan itu untuk dimasukkan gemboknya itu namanya Orwa. Or. ini lubang kancing juga namanya urwah urwatul Or komius jadi pegangan yang bisa anda pegang dan itu pegangan tidak gonjang tidak gonjing tidak akan menyebabkan saudara gelisah tidak akan menyebabkan saudara bercabang pikiran menjadi kabur dan kalut hanya kalimat taqwa apa itu kalimat taqwa? la ilaha illallah kalimat taqwa menurut sebagian besar dari ahli tafsir la ilaha illallah sudah ini Paling kokohnya, paling kuatnya pegangan yang kita bisa pegang dan tidak akan eee, merubah dan menjadikan kita kacau dan masyhul lagi adalah kalimat takwa. Wahai <tuh là> rasulnan sunnatu Muhammad shallallahu, sebaik-baik kelakuan, sebaik-baik tingkah laku adalah tingkah laku Nabi Muhammad karenanya beliau dijadikan manusia teladan bagi kita dan bagi seluruh manusia baik yang belum yang sudah maupun yang belum beriman pada beliau. Sebab tidak ada orang lebih sempurna akhlaknya daripada Rasulullah sudah diselidiki dan sudah dicoba sudah dibaca ini sejarah dan tidak ada orang sampai ke taraf dia dalam kesabaran dalam keberanian, dalam kejujuran, dalam kecerdasan, dalam bagaimana menenggang perasaan orang. Di waktu-waktu tertentu dia tidak menenggang perasaan, dia tunjukkan ketegasan. Dan itu tempatnya semuanya tepat. Itu belum dan tidak akan ada lagi manusia seperti itu. Karenanya kita wajib meneladani Dan kebetulan itu sunnat Nabi SAW banyak. Jadi kalau ada yang di masjid ini semuanya Tidak bisa satu orang mencakup seluruh sunnatnya Nabi Masing-masing bisa mengambil satu-satu Misalnya satu kejujurannya Harus te terus dia pegang Keberaniannya Jadi itu Nabi SAW masih berjalan Merupakan manusia-manusia yang meneladani Walaupun di bagian-bagian tertentu Tapi tidak meneladani sama sekali Itu tidak pantas Ketahuilah bahwa umat ini diambang panah jadi kalau sudah tidak ada sunnat Nabi yang dilakukan oleh umatnya, berarti bid'ah itu sudah berkecamuk. berurat, berakar. Bid'ah bid'ah sudah merupakan kanker dan tidak bisa ditolong lagi ini umat. Sebab aljabarnya kalau satu sunnah kita tumbangkan itu pasti bid'ah berdiri gantinya dan sebaliknya. Kalau bid'ah kita tumbangkan sunnahnya yang tegak. saudara tinggal pilih. Di zaman ini kurang apa? Kurang manusia-manusia yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kurang manusia-manusia yang berani berkata, Saya lah duplikat dari Nabi Muhammad SAW. Saya umatnya, saya pengikutnya. Saya harus hormat. Apalagi setelah kita ketahui bahwa ajarannya tidak sembra, sembarang ajaran. Kitab yang dibawa tidak sembarang kitab. Hukum yang dia bawa tidak sembarang hukum. Boleh disanding-bandingkan, ditandingkan dengan apa saja. Jadi khairus sunan sunnatu Muhammad. Yang keempat. Ashraful hadith zikrullah. Semulia-mulia ucapan adalah zikir. Apalagi yang lebih terhormat daripada zikir? Apalagi yang lebih mulia daripada zikrullah. Dan sebagaimana kita, saudara ketahui bahwa zikir itu tiga macam. Zikir dengan lidah yaitu sebagaimana kita biasa membaca, ya ini sekarang ini juga zikir kita dalam majlis zikir. Subhanallah bihamdih yang kita baca juga zikir. Allahumma shalli ala anwaril anwar yang kita baca tadi juga zikir tapi dengan lisan. juga baik. Itu juga mempunyai satu menyebabkan satu efek psikologis yang baik. Tapi ada zikir dengan hati. Jadi di waktu kita akan berbuat kita ezikir. Eh, zikir itu artinya ingat. Jadi kita mesti ingat dulu kepada Allah. Ini bagaimana ini yang kita akan lakukan ini diridhoi oleh Allah apa atau tidak. Kalau tidak kita tinggalkan. Kalau diridhoi kita kerjakan. Itu juga zikir. Jadi dalam setiap langkah yang kita akan lakukan di dunia ini harus kita perhitungkan. Apakah langkah ini diridhoi oleh Allah atau dikutuk? Kalau dikutuk jangan dikerjakan, kalau diridhoi pas saudara boleh jalan. Itu namanya zikir dengan hati ada lagi zikir yang paling mulia zikir dengan otak ini biasanya sarjana-sarjana bisa mengerjakan ini sarjana atom fisika dia akan betul-betul ingat kepada Allah orang-orang astronaut-astronaut kosmonaut-kosmonaut Soviet itu sudah sampai kepada bulan melihat ini alam melihat keindahan kalau mereka ada mendapat titik-titik hidayat maka mereka akan betul-betul merupakan manusia zikir yang paling besar di dunia saudara melihat perkembangan matahari saudara melihat ini perputaran dunia saudara melihat air laut perpisahannya dengan asuk muara-muara ikan yang ada dalam laut rezekinya ikan ini berapa yang sudah diambil dan kapan yang akan sisanya akan diterima. Manusia dengan warna-warninya dan segala yang kita lihat ini kalau kita putarkan otak kita di situ akan mempertemukan kita dengan Allah. Itu namanya zikir dengan otak. Dan inilah yang dikatakan Ashraful Hadis. Jadi di bab pembicaraan ini paling baik pembicaraan adalah kalau kita bicara berdialog dengan Allah Kita zikir Allah kepada Allah Membaca Quran Itu zikr Allah Pada diktat yang itu hari Kita sudah baca bersama Dan mudah-mudahan sudah kita ikrarkan bersama Mudah-mudahan kita masih Kita kerjakan bersama Yaitu apa? Membaca Quran Apa? Ingat sudah saudara? Ingat. Tiap hari itu Paling minim 30 menit Saudara duduk menghadap kiblat secara membaca Quran. Lebih baik lagi kalau saudara mengerti artinya. Berdialog dengan Allah selama 30 menit, cukup. Kalau aki gitu, sudah akhi itu saudara sudah mendapat setruman yang kuat setengah jam. Sudah luar biasa. Kalau saudara bisa baca 2 3 jam, saudara akan merupakan satu gerdu yang besar, yang menyebarkan stromnya besar dalam roh. Yang penting manusia ini apanya Saudara-saudara? Rohnya. Betul? Betul. Jasadnya ini kalau dijual di pasar dan dibuka, diurai, menurut ilmu urai enggak bisa laku rp rupiah Tulang yang ada di dalam badannya ini kalau diperes, diurai, keluar kapur kira-kira cuma bisa ngapor buku pomnya dorong Enggak bisa lebih dari pada itu. Kalau saudara keluarkan besi yang ada tulang, yang ada pada badannya manusia, tidak bisa membuat satu paku. Satu biji paku. Berapa harganya paku? Katakan paku usuk 25 perak. Jadi kalau saudara urai, saudara punya badan, tidak bisa saudara jual dengan harga yang... Tidak ada harganya sudah. Pokoknya sebab itu nanti akhirnya kembali ke tanah. Tapi yang saudara harus nilai mahal adalah roh roh ini yang memimpin otak bukan otak memimpin roh roh yang memimpin saudara punya mata bukan mata memimpin roh karenanya roh ini mesti dikuatkan dengan apa? Bikir. jadi roh ini bisa juga sakit kalau sedang sakit jauhkan sebab-sebab penyakit ini dulu misalnya orang sakit sakit badaninya kalau umpamanya sakit malaria sudah jelas ini orang sakit malaria seluruh otak para dokter akan bersepakat menghilangkan dulu malaria ini dengan suntik-suntik macam-macam gini dan sebagainya kalau sudah hilang penyakitnya sudah hilang Tinggal menguatkan badan, baru dikasih vitamin. Jadi roh bisa sakit. Kalau memang roh kita sakit, hilangkan penyakitnya. Jangan lupa, dokter-dokter rohani sekarang minim. Sedikit sekali. Bahkan, bahkan tidak ada. Masih ada dalam kitab-kitab. Kalau kita baca eh ya, kita baca itu barangkali masih merupakan seorang dokter yang hebat memozari tapi dokternya betul sudah hampir ada. hilangkan penyakitnya kata Imam Maudzali kalau sudah hilang penyakitnya tambahlah vitaminnya apa? zikrullah dan paling baiknya adalah membaca Quran berdialog dengan Allah nanti roh kita kuat kalau roh kita kuat, ingatan kita kuat penglihatan kita kepada apa yang telah terjadi dan menghubungkannya dengan yang akan datang lebih kuat seperti radar lebih kuat daya tangkapnya juga roh sebab semua ini yang bicara, yang bergerak ini roh sebetulnya karena itu kita mesti juga ikut memikirkan lebih jelimet tentang bagaimana menguatkan roh tidak cuma menguatkan badan saja walaupun itu harus Jadi menguatkan roh yang sakit dijauhkan dia dari maksiat Jelas Saudara? Wa khayral wa ahsan al-qisas ada Al-Quran. Sebaik-baik nasihat atau pengikat adalah Al-Quran. Al-Quran ini kata Nabi Muhammad SAW. Al-Qasas al-Wa'ah bukan kisah, artinya cerita. Walaupun cerita Al-Quran juga indah dan baik, dan paling baik. Tetapi yang dimaksud di sini adalah nasihat-nasihat. Adakah saudara bayangkan bahwa manusia ini tidak memerlukan nasihat? se -alim alimnya orang di dunia, se-pinter-pinternya orang memerlukan nasihat. Kalau saudara di tengah-tengah suatu tempat yang tidak ada penasehat yang bisa saudara andelkan. Kepada siapa saudara akan berpulang meminta nasihat? Al-Quran. Yang saudara janji akan membaca setengah jam tiap hari. Paling sedikit. Kalau itu tidak kuat, saudara boleh kurangi. 10 menit. Tapi tidak sama sekali, keliru. Tidak sama sekali memegang Quran. Matahari terbit sampai terbenam. Itu keliru. Jangan diteruskan ini. Jadi kalau ini diteruskan menyebabkan lemahnya roh. Kalau roh lemah, berarti daya tahannya me Meng menerima godaan, gangguan rayuan, bujuan setan berkurang, akhirnya kena dia. kalau roh sakit memang berat jadi biarlah roh kita lebih dulu kuat, kemudian badan kita juga kita kuatkan barulah kita menjadi manusia yang sempurna, yang akan merasakan ibadah itu nanti nanti saudara akan sholat ada lezatnya, ada berasa enak siapa yang tidak kepingin apalagi yang sudah tua-tua seperti saya siapa yang tidak kepingin sholat dengan merasakan nekmat menghadapi Allah siapa yang tidak kepingin membaca iya kana abud wa iya kana stain lalu dia bisa bayangkan konsekuensi daripada kata-kata yang tegas, jelas kepadamu ya Allah saya sembah dan kepadamu pula kami minta bantuan siapa yang tidak kepingin merasakan nekmatnya Orang yang sudah bebas. Melihat semua ini adalah sama dengan dia. Dari Bapak Presidennya sampai pelayan di rumahnya itu. Sama tingkatnya dalam arti kata. Rizki, umur, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi hanya kepada Allah kita sama-sama menyembah. Dan daripadanya kita memohon bantuan. Itu saja sudah cukup. Satu slogan Paling dahsyat artinya dalam dah jiwa manusia. Kalau kita bisa berfikir ke situ, dan kita bisa merasakan itu kalau kita punya roh normal dan sehat. Wakhir al umur awazimuh. Sebaik-baik urusan adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ada persoalan-persoalan yang masih ragu. Syubuhan. Itu jangan dikerjakan. Itu tidak termasuk baik. Rasul SAW ini Paling baiknya setiap urusan adalah yang sudah jelas halalnya dan diperintahkan oleh Allah SWT. Itu paling baik. Itulah kerjakan. Dan itu saja banyak. Kita tidak usah sampai keliru. Mencari yang masih diragukan. Atau masih belum jelas. Seperti ada orang bilang iya tapi bank itu bagaimana hukumnya halal apa haram. Saya kira kalau saudara sudah tahu bahwa ini ada syubhatnya sudah jangan dikerjakan sudah. Sebab itu bukan khairul umur. Carilah yang betul-betul yang sudah jelas. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik sebaliknya seburuk-buruk persoalan adalah yang diciptakan oleh manusia dan bertentangan oleh eh, bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yaitu bid'ah bid'ah itu mohdaz mohdaz itu bid'ah yani yang tidak dikerjakan oleh Nabi tidak dikerjakan oleh para sahabat dan dikarang orang baru bertentangan dengan Al-Qur'an seperti sekarang jenis-jenis selametan ada seperti rokat apa itu ada orang menafsirkan rokat itu barokat tapi ada doa doa yang kita tidak mengerti ada bahasa bahasa tidak mengerti jauhilah itu sudah kita ambil uh, yang paling ringan saja yang kira kira masih ada sesuatu kalimat kalimat yang tidak cocok atau perbuatan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh nabi itu termasuk muatan mau bangun, potong kepalanya kebu, harus dipendam di situ saya tidak ngerti apa niatnya, tetapi sudah jelas Rasul s.a.w. tidak mengerjakan itu Ah ini manusia teladan, kalau memang betul dia ada ada artinya itu perbuatan, tentu dia akan teladankan dia akan bilang pada sahabat carilah kebu mau kawingkan anak, cari kebu yang tanduknya sekian tinggi dan tidak bengkok dan apa namanya satu pasang apa lalu itu nanti ditaruh di mukanya terop ini namanya syarul umur hati-hati di sini ya tapi saya ini kan tetap beriman kepada Allah yang esa itu bisa saja tetapi kan lebih baik saudara sempurnakan itu semua supaya itu gelas kristal iman itu tidak kebentet-bentet nanti akhirnya rengat Jangan dimasukkan ke tempat-tempat yang saudara tidak ada cahyanya Tidak ada lampunya Nanti saudara punya Barang kristal ini bisa Ketatap batu Akhirnya saudara nanti kembali dengan itu Barang sudah rengat Apalagi kalau masyid syar Mudah-mudahan kita selamat Kalau sampai remuk, hancur, jadi syirik Kita kembali kepada Allah Dengan amanat yang kita buang Sudah ada amanatnya Itu kalimat tawahid Kalimatut taqwa mana takwa kalau kalimat tawahidnya sudah tidak ada dari mana kita mulai akan bertakwa kalau kalimat tawahidnya sudah kita hancurkan sama sekali konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah sudah kita tumbuk sama sekali di mana kita bisa ketemukan takwa itu tidak akan bisa ketemu takwa wa ahsanul hadi hadyul ambia sebaik-baik keteladanan adalah keteladanan para nabi Saudara tentu dalam Al-Qur'an membaca di bidang bab-bab bagian cerita uh, banyak cerita tentang nabi. Nabi-nabi. Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Saudara tentu nanti dalam Al-Qur'an mengerti apa sebabnya Yusuf dipenjarakan. Nanti saudara akan ketemu bahwa ini orang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan yang cantik dia tidak mau akibatnya dia masuk penjara. Jadi saudara ambil teladan, ini termasuk ahsan al-hadi ini baik saudara ambil teladan ini. Jadi Yusuf dipengaruhi oleh satu perempuan istri raja di istana, yang dia juga berada di istana itu sebagai anak pengurus. Lalu akhirnya diajak berbuat tidak baik oleh ibu rumah tangga itu, Yusuf menolak. Dia bilang nanti aku penjarakan kau Dia bilang saya lebih senang penjara Daripada perbuatan ini Masuk penjara Yusuf Ini bagaimana Dan Yusuf itu pemuda Masih muda Masih jejaka Ini bisa diteladani Lalu saudara nanti akan membaca Dalam Al-Quran ceritanya Satu kelompok pemuda nyepi Masuk gunung gua Apa sebab Bukan nyepi semedi, Nyepi menyelamatkan imannya dari godaan dan gangguan manusia-manusia kecem Yang memaksa orang masuk menyembah berhala secara paksa Seperti di zaman-zaman tertentu Banyak orang dipaksa untuk supaya dia menjadi musyrik Saya kira di zaman ini pun juga banyak Orang yang mesti dipaksa masuk syirik Padahal dia masih mau iman itu di zaman itu masuk ke kahfi ke gua. Hamasibta anna ashabal kahfi min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rashada ya allah kami ini berilah petunjuk kami tetap menjaga iman dan keislaman kami ini. Dan begitu banyak Quran bisa Saudara teliti dalam membaca cerita-cerita dulu. -cerita maut Semulia-mulia mati adalah terbunuhnya para syahid Jadi maut itu macam-macam Rasanya satu Jadi orang yang mati kanker Mati kena TBC Mati jatuh dari kereta api Mati bunuh diri Mati terjun daripada tingkat yang ke-10 Satu gedong Atau mati syahid Ashraful maut semulia-mulia maut itu adalah mautnya orang yang mati syahid Begitu kata Rasulullah SAW Sebab apa? Sebab ini syahid Mempersabungkan sesuatu nyawa yang disenangi oleh dia Disukai Siapa yang tidak suka nyawanya? Adakah orang kepengen mati sekarang ini? InsyaAllah orang di bawah jembatan yang tidak makan, tidak minum satu hari itu Juga kepengen, Ya Allah, doakan aku panjang umur Betul saudara-saudara? Siapa bilang orang suka pengin mati? Tidak ada. Suka. Semua orang suka hidup. Malah saya katakan dalam ceramah Om dulu kali, saking senangnya melihat dunia teraturnya dunia, indahnya dunia sampai kerasan gitunya. Rupanya tidak mau pindah lagi. No kini yallah, wis nak kene Allah, wis jagad e mati, jagad no iki aku sakon. Kerasan lho. Iki surga iki. Kuno gede maneh, ndak-ndak wis iki ada orang minta umur 500 tahun. Aku duaknya umurku 500 tahun. Bikin apa 500 tahun? Sudara nanti akan jalan ngesot. Mengganggu orang. <tik> tak mau. saking muddinya. Mati. Lah ini kalau ada orang mempersabungkan nyawanya. Untuk mempertahankan kalimat tauhid, Mempertahankan isi Al-Quran. Ini orang matinya mati paling mulia. Yang mengatakan begini adalah. Yang menciptakan itu mati juga. Yaitu Allah. Sebab Nabi tidak berani ngarang satu Fatwa seperti begini kalau tidak ada wahyu yang menyuruh dia berbicara begini. Waschara lama, amal kal, Allah ya Robb salim yaum. Dan seburuk-buruk buta adalah buta hati. Ada orang buta mata, aduh itu ringan itu sahaja. Orang bisa cari orang yang menuntut. Ada orang buta warna, ringan. Cuma tak bisa bedakan ini kelir biru apa hijau apa hitam. Itu ringan, saudara. Tapi kalau sudah buta hati, berat. Sebab Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, syarrul lama amal qalb. Paling jeleknya buta adalah butanya hati. Sebab orang kalau hatinya buta, dia tak bisa menerima kebenaran. Dia melihat itu kebenaran terbalik. Jadi yang, yang katanya orang benar itu buat dia keliru. Kita mengatakan sekarang kita umpamanya Tauhid Kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ada orang bilang, tidak, itu keliru itu. Lebih baik kita berketuhanan keris saja Buta itu Apa sebab saya katakan buta? Lah kita punya mata yang kita buka ini Melihat ini, semua ini Apa hubungannya dengan sang keris? Misalnya Atau sang kuburan, atau sang Pokok besar di, kalau tidak salah di Gresik itu di makamnya Maulana Malik Ibrahim jalan sedikit ada batu batu besar tapi kalau dilihat gambarnya gambar kayak maaf maaf kodok kayak kata katanya itu kata yang laki di situ yang perempuan atau di makam kuburan mana lagi itu sahabat orang datang pergi ke kata itu dan harus, merupakan satu keharusan bagi ke kata itu, naruh kembang di kata itu. Tadinya saya sudah mempunyai pikiran, nah saudara-saudara yang kita tadi ini mengerti bahwa hal ini, bagaimana kalau kata ini kita angkat? Oh jangan! Nanti bisa orang salah paham apa. Saya bilang daripada membiarkan banyak orang seperti kita keliru, lebih baik kata ini saja kita angkat, kita taruh di dekat strats itu nanti kan diambil sama orang, dipakai sebagai apa, bangun rumah kayak apa? Kayak batu, batu besar. Tapi modelnya seperti katak. Itu orang begitu etikot kepada katak Lalu kalau saudara tanya pada orang itu, "Apa kamu ini tidak melihat bahwa jagat raya ini ada yang menciptakan? Kenapa kamu tidak kas minta kepada Allah? Kenapa lantas tidak kamu sebut-sebut nama dia? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus," Ya salah, ya mu'min Ya muhaimin, ya aziz Ya jabbar Nampaknya saudara membaca, terdengarnya Saudara baca ini, kata orang Surabaya Melasase Kata-kata ini indah sekali Tur Saudara memanggil yang menciptakan Semua ini, pantas Nah kalau saudara bilang Ya batu kayak kata Dipandang orang, saudara ini Ini orang tidak baik, tidak beres Pikirannya tapi kalau kita bicara begitu orang marah apa sebab memang nyatanya itu batu seperti model kata itu tidak ada hubungannya dengan penciptaan sudara tidak ada hubungannya dengan rezeki sudara dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sudara jadi pemurnian tawahid ini kadang-kadang dipandang orang wale jadi bagaimana sudara saudara kita bisa berbuat apa kalau kita bilang sama dia, coba kamu bilang, ya kata, ya kata, ya batu yang kayak kata, panggilan gitu, tidak mau dia, kono juga ada yang nejek kono itu. Lah, <laughs> lantas bagaimana? Begini, saudara-saudara, yang paling penting kita semua sadar bahwa tauhid itu perlu kita murnikan dulu. Sab kita ini sekarang dalam krisis itu, karena krisis itu kita tidak tahu harganya Islam. Dan karena kita tidak tahu harganya Islam, kita obral, jual murah saja Islam ini. Jadi tawar menawar, ya wis, tidak ketinggalan ini, tidak bobo. Nanti ada, misalnya ada tawar menawar, wis, tidak akan dijemuan ini, tidak akan dijemuan ini, ya wis, tidak bobo. Tidak tahu apa itu maksud jemuan. Sudah banyak kita tawar menawar tentang Islam ini, sampai Islam ini tinggal sedikit begitu juga kualat islam kita masih dituduh orang wah wow, umat islam ini fanatik ini. masih dituduh itu kualat islam saking apes ya sudah ngobrol yang paling mahal akhirnya kita dianggap orang si fanatik lah apa mana sih habis diobrol entek tawahid sudah kita tolak ansur sudah give entek dalam tawahid sudah ada, ada sebagaimana saya katakan orang-orang barat yang berketuhanan benda orang-orang timur blok soviet yang berketuhanan benda itu kalau mengasi kepada kita apa-apa jangan dikira dia kasih lillahi rabbil alamin kalau dia kasih sama kita benda yang akan vanak dia pasti minta sesuatu yang lebih mahal daripada benda ini miliaran kali apa itu adat istiadat moral agomo ini yang diminta sebagai gantinya kon tak utangi sak melia dolar tapi kon kudu nglakoni iki iki iki iki nggawu yo panggonane wong dolan dhuwit ya uyo panggonane wong ngun sewu melacur mbok kon tak bari ini. Ya ya ya, kenetri. Dia, dia mengasi ini mengambil agama, mengambil moral, mengambil adat istiadat, mengambil kebangsaan. Mahal semua yang diminta. Yang dikasih sebetulnya kelebihan-kelebihan seperti orang nuhun 1000 selelit dia ya mau buang selelit dikasihkan kita selelitnya. Mau satu miliar itu apa artinya? Saudara-saudara, jadi dunia kalau dibandingkan dengan akhirat adalah tidak ada sama sekali bandingan. Tapi buat hati yang buta menerima itu. Waliyadul uliyah khairun binal jadisufla. Tangan yang di atas adalah lebih mahak, lebih mulia dari tangan yang di bawah. Ya, ini tak usah ditafsirkan sudah jelas. Bagaimanapun juga tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang nada. Apalagi nada ini pakai minta. Ada nada memang diparingi orang. Diterima. Ya, juga kurang terhormat. Kalau pakai, aku ini tolong paringan orang ini, ini, ini. Lebih tidak baik. Apalagi kalau yang minta ini, sak bangsa semua ini minta. Lebih tidak baik. Jadi, berapa, kalau Indonesia jumlahnya 130 juta jadi 130 juta tangan nada kepada siapa? kepada barat barat lebih afdal dari 130 juta tangan bangsa Indonesia mau atau tidak mau ini mesti saudara taruh dalam pikiran kita, kita. karena itu orang itu mesti punya malu dan bangsa yang ada malunya biasanya bangsa yang ada imannya atau ada ideologi yang kuat walaupun ideologinya setan. Asal ada ideologi, dia nanti ada malu. Seperti saya katakan, itu bangsa Cina itu tadinya banyak jumlahnya. Ngupeni orang tahun 42 sudah 300 juta, eh, 400 juta atau 500. Sekarang ini sudah 1 miliar. Ngupeni orang 1 miliar ini Saudara-saudara tidak mudah tapi sampai hari ini mereka tidak pernah utang dari badan negara. Dipanggil sama Amerika. Kok sini ya? Sampean mau saya utangi? Kok oh, tidak. Terima kasih. Tidak mau dikasih. Dia ngikat perutnya. Banyak kata-kata dari pimpinan negeri itu mengatakan bahwa malu kita utang ini, sebab walaupun tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu sudah terjajah, terjajah rohnya kita ini kata dia apa, perasaan itu sudah merasa orang itu kalau utang sama orang kan malu, tuh, sungkan sama orang itu, liwat saja orangnya mungkin kita kurang-kurang kepingin tunduk kita tunduk tunduk, kan. sebab ya ini orang ngutangi kita, dan utang itu seperti saya katakan tadi bukan karena Allah pakai rente pakai okay. bunga dan seterusnya jadi Nabi saw sudah mengajarkan umatnya ini sebelum ada orang pintar di dunia tentang hal ini Nabi sudah bilang alia dulu ya kairon min alia jasobla tangannya di atas lebih mulia dari tangan yang bawah hati-hati waya umatku usahakan tanganku supaya tetap di atas la kok kebetulan apa mau dikatakan kebetulan apa ya karena berkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terserahlah pada saudara kebetulan negerinya umat Islam ini negeri yang menentukan kekayaan dunia percaya saudara karena kita tidak tahu harga diri barang-barang yang ada di negeri kita ini tidak bisa kita manfaatkan jadi Akhirnya kita karena kita melebur diri dalam kebudayaan orang Minta duitnya orang Minta belas kasihnya orang Kita diputer oleh orang-orang itu Menjadi jembatannya supersoniknya dia Untuk dia punya kepentingan Orang-orang Arab mempunyai bensin Bensin itu menentukan Menentukan berputarnya segala rodanya industri Laka malah orang Arab itu diperas penghancinnya dan dia tidak bisa bergerak berbuat apa-apa. Apa sebab? Sebab dia yudnya tidak atas, dia terus di bawah, tidak bisa menjaga, tidak ada harga diri. Padahal Nabi-nya sudah mengatakan ini. Jadi mestinya umat Islam ini memberi tidak menerima. Kalau tentang Indonesia kita sudah mengerti bagaimana sampai di mana kaya rayanya negeri kita ini. Tidak usah kita berdebat lagi. Tanah Arab pun juga Iran, Persia juga. Bukhara ini salah yang sebagian dicaplok oleh Soviet ini. Semua kaya raya. Ini. Tidak ada lihat miskin. Negeri yang ditempati oleh kaum muslimin ini negeri berbarokah dan kaya. Yang tidak ada tanamannya seperti negeri Mekah, Madinah, apa itu perut buminya itu ngetonok bensin seagak-againya itu jadi kaya wakma seperti saudara pergi ke daerah-daerah seperti di Afrika daerah-daerah yang betul-betul super kaya adalah daerah-daerah yang diduduki oleh umat Islam yang strategis umat Islam karena kita tidak bisa memanfaatkan dalam soal ini saudara-saudara kita harus belajar dari sejarah sebab kalau kita punya berlian kita tidak tahu harganya berlian itu apakah berarti nafsunya maling untuk nyolong berlian itu berkurang coba ada satu anak kecil mempunyai berlian sebesar telur asin tapi dia tidak kira ini berlian tidak tahu harganya berlian tapi matanya maling-maling melihat itu berlian apa nafsunya untuk nyolong itu berkurang karena yang punya tidak tahu harganya itu semakin yang punya tidak ngerti harganya berlian semakin maling kepingin nyolong itu semakin bahrolnya umat islam mengerti tempat-tempatnya strategis semakin kaum penjajah dari barat dan timur kepingin mencaplok kepingin menguasai kepingin memerintah, mendominir kata orang Belanda negeri-negeri itu ini saya katakan saya bawa tulisan Toyembi ahli sejarah dunia yang tersyohor bangsa Inggris dia bilang dunia Islam merupakan daerah amat vital karena ia merupakan sumber-sumbernya bahan baku dan tempat dunia Islam meliputi tiga benua dari empat peradaban kuno Toyembi berkata kemudian William Bulk menulis dalam bukunya yang berjudul Amerika Serikat dan Dunia Arab William Bulk mengatakan sejak Muhammad mengkonsolidir pengikut-pengikut pertamanya pada permulaan abad ke-7 dan mulailah langkah kemajuan Arab maka barat harus memperhitungkan Islam sebagai kekuatan yang paling uleg yang akan menghadapi Barat sepanjang Laut Tengah Mediterranean Sea kekuatan-kekuatan Barat kata William Wolk pernah menghadapi dunia Arab sepanjang 1300 tahun dalam kebangkitan Arab dan keruntuhannya sekarang kemudian ada satu buku namanya We Islam. Dikarang oleh orientalis, profesor-profesor yang mengerti ahli ketimuran orang-orang Barat. Berkata demikian. Kesatuan peradaban Islam di masa Lampau. Telah menjadikan dunia Islam. Merupakan suatu ikatan politik. Yang berbahaya. Yang mengelilingi Eropa. Dan memencilkan Eropa dari dunia. Dewasa itu. Di lain bahagian dalam buku tersebut ada tertulis Gerakan-gerakan Islam berkembang begitu pesat Sehingga benar-benar mencengangkan Ia terus membuat ledakan-ledakan Yang mengejutkan Sebelum orang yang mengamat-amatinya mengetahui dengan jelas Kemana arah ledakan yang itu Yang pertama disusul ledakan lagi Kaget ini dunia Eropa Karenanya Pergerakan Islam Sebenarnya tidak kekurangan apa-apa. Hanya kekurangan pimpinan-pimpinan. Tidak kekurangan apa-apa. Melainkan munculnya seorang Salahuddin Dalayubi kedua. Saudara-saudara, ini orang-orang Barat mengatakan begini. Mereka lebih mengerti berlian yang ada di tangan kita ini. Tapi yang memang berlian ini bahlul, bahlul, Mujem, <tuh> saudara-saudara. <tuh> yang saya perlukan bicara ini ananya ke Timur Tengah orang-orang Arab tidak mengerti dirinya juga semua umat Islam hampir tidak bisa disedarkan lah ini bisanya sedar kalau roh bersih dari syirik, suci, rada kuat dengan belajar Quran zikrullah, inilah yang saya maksudkan dengan majelis-majelis pengajian ini mudah-mudahan ada artinya semua ini jadi kalau jika tidak mau mengakui Islam sebagai alat pemersatu, karena kita tidak mengerti akan hal itu, kita sekarang tidak mau mengakui Islam, apa itu Islam, gak bisa itu kuno, kita sendiri yang bicara begini, Barat mengerti apa itu Islam. Ya, ya sudah terang itu tidak mengurangi kesadaran lawan akan hal itu. Dan tidak mengurangi pula usaha mereka untuk menumpes gerakan Islam di mana-mana. Bisa -mana. melawan, sudah dikatakan oleh Allah, lantarto hatta tatabiah. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak akan lego kalau kita tidak mengikuti agama mereka. Maschur muslimin, inilah sekulumit dari sebagian khutbah Nabi S.W.T. Tinggal yang terakhir saya akan baca. Wa maqallahu kaba khairun mimma kasuroo wa ala sedikit yang mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi menyebabkan lupa rezeki yang ada di tangan kita cukup kita minta tambah-tambah kadang-kadang dari utang, kadang-kadang dari korupsi, kadang-kadang dari apa akhirnya kita lupa kepada Allah lebih baik yang sedikit tetapi mencukupi jadi kita jangan terlalu tamak Baik individu, baik, baik pribadi maupun massa. Umat Islam baik keseluruhan maupun satu orang-satu orang. Yang di tangannya sudah bisa mencukupi dia. Dan jangan lebih tamak daripada itu.